Muslim Yogyakarta. Hormatkan akidah menebarkan subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah.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 يصلح لكم أعمالكم ويكفّر لكم ذنوبكم وَمَيْتُ إِلَّا هَوَرَصُ لَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمْ بَعْدُ فَإِنَّ أَسْتَقَالْ حَدِيثَ كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيَةِ هَدِيَةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ أُمُورِ مُحْدَثَتُهَا Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, rahimani wa rahimakumullah. Para hadirat yang hadir di tempat ini di Kampung Sawu dan sekitarnya dan juga para pendengar radio muslim di manapun anda berada. Alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku kecil yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Bader hafizahumullah mudah-mudahan Allah menjaga keduanya yang beliau beri, beri judul Sifatuz Zawjati As-Solihah sifat-sifat seorang istri yang solihah sifat-sifat seorang istri yang solihah pada pertemuan yang lalu Syekh Abdurrazzaq menyampaikan sebuah nasihat khusus ya mengingatkan sebuah masalah khusus berkaitan dengan kesalehan seorang wanita ketika dia sudah menjadi seorang yang salihah tentu Ketika Allah mentakdirkan akan datang kepadanya jodoh Calon suami Tentunya yang soleh insya Allah Maka yang perlu diperhatikan kata Syekh Adalah dalam masalah pesta pernikahan Yang disebut dengan Walimatuh Al-Urs Ini Syekh menaruh perhatian khusus Dalam masalah pesta pernikahan Beliau mengatakan bahwa di antara kesalahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin adalah terlalu berlebihan, terlalu berlebihan dalam me, apa namanya, membuat pesta pernikahan dan uborampene. uborampe ini. Uborampe, itu semua perlengkapannya. Ya terkadang dibuat sesuatu yang manfaatnya manfaatnya kurang kayak kemarin kita terangkan ya, gaun pernikahan saja yang cuma mungkin dipakai malam itu ada yang harganya sampai berapa sekian ratus juta sembilan koma ya, m miliar itu kalau setelah itu dipotong-potong jadi cempal tahu cempal ya bu? Cempal itu lap masak ya. itu kan eman-eman banget ya dipakai turun-temurun ya kalau punya anak perempuan mau dijual lagi siapa yang mau membeli jadi ini harus dipertimbangkan untuk membuat gaun pernikahan juga dipertimbangkan. Jangan terlalu berlebih, menghias kamar pengantin pun demikian, ada hiasan-hiasan yang Ya mungkin bisa dipakai seterusnya, bisa tidak Kalau mau menghias gunakan sesuatu yang bisa Dipakai seterusnya Jari misalnya. Itu kan bisa didekor menjadi bentuk kipas Menjadi bentuk kembang di dalam ruang pengantin yang nantinya ketika lahiran, ya, bu bidanya akan tanya ngasto jarik bertemu, nah itu, itu jarik yang dulu digantung-gantung di kamar pernikahan itu bisa untuk proses membantu apa kelahiran kan begitu, ya jadi eh, apa ya kreativitas, ya butuh kreatif kreativitas, makanya ya, silahkan yang punya yang mau mengadakan pernikahan untuk dirinya kemudian untuk anaknya, untuk kerabatnya dipikirkan hal-hal yang sederhana tapi kreatif, tidak ada masalah ya e, semuanya kena kayak misalnya membuat undangan kira-kira ya. undangan kalau mau mahal sedikit ada apanya yang bermanfaat buat kaum muslimin misalnya undangan tebal tapi kalau cuma dicantumkan nama pengantin dan nama tanggal, itu paling juga nanti kembalinya kemana? Tempat sampah. Tapi paling enggak undangan ini bisa bertahan setahun, dua tahun. Caranya gimana? Bikin kalender. ya Kalender kecil. Jadi nanti bisa dimanfaatkan oleh orang. Kalaupun mau agak mahal sedikit undangan itu ada yang subhanallah saya cek itu undangan termahal ada yang harganya 60 juta undangan sewidak yuto kertas kertas 60 juta ini buat apa gitu, ya makanya eh, yang wajar-wajar sajalah Ya, undangan, gak usah terlalu mahal Yang penting kan orang yang diundang itu apa? Tahu Dan memiliki semangat Yaitu apa? Datang untuk makan Mau gitu <tuh> Walimah, namanya walimah Semangat datang untuk mengucapkan selamat bagi pengantin Kemudian datang memang untuk makan Walimatul itu itu kan untuk makan Jadi demikianlah Uborampe pernikahan itu juga diperhatikan. Tentu saat, anu ya saat bertingkat-tingkat, ya sesuai dengan apa namanya kekayaan orang terkadang. Semakin kaya tentu kadang untuk mengadakan yang paling sederhana juga agak rikuh. Tapi sebetulnya justru saat itulah kita mengajarkan kesederhanaan buat orang, buat orang lain. Ya, sederhana itu bukan berarti tanpa apa-apa. Ya, sederhana itu adalah sederhana, betul-betul ya, uh, kelihatan sederhana itu. Mulai dari gaun pengantin undangan, kemudian kamar pengantin, kemudian jenis masakan yang sekiranya terkonsumsi oleh semuanya, ya, oleh semuanya. Maka uh, ini yang perlu di sampaikan oleh Syekh ya, yang yang menjadi perhatian oleh Syekh jangan terlalu bermegah-megah di dalam melakukan pesta pernikahan. E, kata Syekh di halaman ke itu 18 ya, halaman 18 eh apalagi kemarin Syekh mengatakan di halaman 18 bahkan bukan hanya e, berlebih tapi terkadang <tuh> juga ada kemungkaran-kemungkaran dalam pesta tersebut mungkin diiringi dengan perkara-perkara yang haram atau bahkan di dalamnya disediakan perkara-perkara yang haram ya kita sebut saja uh, khmer mudah-mudahan kalau kau muslimin insya Allah tidak akan melakukan seperti ini kecuali kalau sudah terjangkit oleh penyakit yang bernama subuhad Oh, yang datang itu kan orang macam-macam, ada yang suka minum bir, ada yang enggak suka. Lah yang suka disediakan. Oh, bukan hanya sapi panggang ataupun babi gul apa? kambing guling, tapi juga untuk orang yang beragama lain disediakan apa? babi, babi guling. Kayak isih urip kon guling-guling Wah, gitu. Ya jadi subhanallah jadi nggak perlu yang seperti itu yang haram-haram dipinggirkan kemudian juga hiburan boleh hiburan itu yang mendidik kalaupun ada hiburan adalah hiburan yang yang mendidik tapi saya kira nggak perlu yang seperti itu terkadang sebagian sebagian kaum muslimin nyewa grup musik kek nunsewu yang men menyanyi itu pakai pakaian yang Super, super apa ya? R S S S gitu ya. Pokoknya betul-betul super minim. Ini jadi kan gimana? Kasian pengantin laki-lakinya dan juga kasian para hadirin ditontoni dengan aurat yang yang semacam itu. Ini tidak perlu, ya tidak perlu yang semacam ini. Ini disebutkan oleh Syekh. Terkadang terjadi dalam pesta pernikahan itu kemungkaran-kemungkaran demikian juga sebaiknya pesta pernikahan itu diantara kemungkaran adalah menyatukan antara undangan laki-laki dan undangan perempuan, bahkan nanti bisa salam-salaman laki-laki dan perempuan, sebaiknya dipisah ya sebaiknya dipisah dan Alhamdulillah per, pemisahan undangan di hari-hari ini adalah sesuatu hal yang lazim ini sesuatu hal yang sudah merupakan kebiasaan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. ini kebiasaan yang baik. Kemudian kata Syekh di halaman 18, paragraf yang tengah. Bikhilafi ma'idha itta'adatil mar'ah. Beda halnya apabila seorang wanita menjauh itta'adat. Seorang wanita menjauh. Andhalika, dari hal-hal tadi, berlebihan dalam masalah undangan, harus demikian dan demikian kemudian menambah di dalamnya kemungkaran kemungkaran ya. beda halnya dengan wanita yang menjauh dari hal itu semua wa ada ahliha an keluarganya pun ternyata adalah tipe orang-orang yang menjauh dari hal itu enggak suka ya wajanabu al israfah mereka menyingkirkan sikap israf janabu mereka menyingkirkan sikap israf israf itu apa berlebihan wal Mereka juga e, menyingkirkan setiap bentuk kemaksiatan dan dosa ya, Di antara bentuk kemaksiatan dan dosa adalah Mendandani pengantin perempuan untuk ditontonkan kepada kaum laki-laki ya, Karena wanita itu bukan tontonan Wanita itu adalah sebuah kehormatan Ya, Semua kehormatan yang dia Harus dilindungi ya, Harus dilindungi Bukan untuk ditontonkan Nah ya, ini perlu diperhatikan Nah ini ada keluarga wanita yang Masya Allah wanit Calon per, pengantin perempuannya itu Menjauh dari e, Berlebihan dalam masalah pernikahan ya Kemudian juga Keluarganya juga Demikian Dulu ada seorang Ikhwah yang Melakukan Pernikahan itu Sederhana Sampai mertuanya pun yang e, Bapak mertuanya pun memberikan Wajangan kepada para hadirin Beliau mengatakan Pernikahan itu Tidak harus mewah Pernikahan itu tidak harus Mewah Tidak harus gebiar-gebiar banget Mending uang yang lebih itu diberikan kepada siapa? Kepada pengantinnya ya. Kelebihan uang untuk yang seharusnya mungkin bisa untuk uh, acara pernikahan Itu disimpan Nanti diberikan kepada siapa? Pengantinnya Untuk persiapan di awal-awal pernikahan Namanya awal pernikahan itu butuh kebutuhan yang sangat besar bensinnya aja mungkin butuh banyak. Kenapa? Wah itu montoran bola balik hari ini, pesir ke sana, hari ini nonton gajah, hari ini telek sedulur di kebun binatang, hari ini jadi butuh bensin banyak. ya Kemudian dia juga mungkin butuh untuk kalau belum punya rumah berarti apa? Kontrak. Ya. Butuh untuk membeli peralatan peralatan rumah, tangga. Sebagian, Masya Allah, ada yang nikah nggak punya kasur. Cuma, kelosoh. Ya, coba bayangkan. Kelosoh. Sampai tetangga itu sepakat untuk membelikan apa? Kasur. Subhanallah. Jadi, itu butuh. Mereka itu butuh, betul-betul butuh. Sebagian orang nikah itu nggak punya uang. Saya dulu punya teman. Nikah itu maharnya saja ngutang Masya Allah Maharnya ngutang Jadi pinjam temannya dulu Untuk bayar apa? Mahar Padahal berapa maharnya? 10 ribu Masya Allah Jadi luar biasa ya semacam Dan kisah-kisah teman yang setelah menikah Kemudian numpang Ada kontrakan Kos-kosan dibagi dua Kos-kosan disitu campur ya terpaksa gimana lagi. Terkadang seperti itu. Ya. Fa laqul hal ya, eh, yang semacam ini dikatakan dinasihatkan oleh orang itu, tidak harus mewah-mewah ya. Tapi yang kelebihan untuk biaya pernikahan bisa diberikan kepada sang pengantin untuk menjalani awal-awal kehidupan berumah tangga sebagai modal. Ya, sebagai modern. Taruhlah kita punya budget, punya budget. Punya apa ya? Punya e, reng-rengan dana. Ya, kita punya uang 30 juta misalnya. Ya sudah, gimana pernikahan 10 juta misalnya 20 juta kasihkan pengantin. Kan enak itu Masya Allah ya. pengantinnya jadi tenang hidupnya ya. Nah, wallahu taala alam al-shawab. Demikian Uh, bikhilas ma iza ibta'adatil mar'ah 'an dhalika. beda halnya kalau wanita dan keluarganya menjauhi itu semua kemaksiatan disingkirkan wa kanatin nafaqah la kulfatan la kulfata dan biaya pernikahan yang ada adalah biaya yang tidak menimbulkan beban ya Ka'anatin nafakoh, biaya pernikahan adalah nafakotan lakul fatafiha. Biaya yang tidak menimbulkan beban. Wala israfa, tidak berlebihan. Wala tabdir, dan tidak mubaddir. Mubaddir itu artinya apa nanti? Ada hal-hal yang harusnya tidak dibutuhkan, tetap diadakan. Itu mubaddir. Kalau dipikir. Gantung kembang melati di, di, depan, di depan pintu masuk Siapa coba yang ngawak, nyawang kembang melati? Paling lewat, lewat saja Pandangan cuma tertuju kepada dua hal Apa? pengantin dan makanan Kembang itu jarang masuk Paling nanti kalau sudah bubar lah baru rebutan kembangnya ya, Kalau ada yang, yang mau Maka Eh Kalaupun keluar biaya pernikahan adalah biaya pernikahan yang tidak menimbulkan beban, tidak ada unsur berlebihan, tidak ada tabdir. Ya, kalau pesan kepada catering, ya berarti sudah dipesani. Selebihnya, tolong jangan dibuang, tapi dibungkus. Mohon catering, izin. Tidak ada malu, itu hak kita. Ya dibungkus nanti kalau sudah tamu undangan sudah hadir semuanya masih sisa bungkus bawa pulang ya bawa bawa pulang di rumah masih bisa dipanasi dinget untuk menyambut tamu yang masih datang berikutnya untuk masak bagi keluarga yang baru tadi ya, kerjaannya ngat -net, ngat ngat ngat begitu fahuna tatah ha kokul dalam kondisi seperti ini akan terrealisasi kebaikan. Watahulul barokah dan akan turun barokah dalam kondisi kesederhanaan, tidak israf, tidak tabir, eh, acara pernikahan tidak merupakan beban. Ya sesuai dengan kemampuan dia. Ya sesuai dengan kemampuan kemampuan dia. Saya pernah dapat info belum lama ini. Ada sebuah keluarga ya, mengadakan sebuah pesta pernikahan sampai berhutang-hutang. Jadi tuntutannya mewah. Di luar batas kemampuannya. Sehingga pesta pernikahan selesai, sekarang orang tuanya nanggung hutang. Ini kan kasihan yang seperti ini. Ya, tidak barokah. Ya. Kemudian kata Syekh, Wahyha ada oleh sebab itu jaa filhadis fil sohi disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi Muhammad saw. Wahwa fi sunan Abi Dawud sebutkan dalam sunan Abu Dawud min hadisi Uqbah bin Amir dari hadis sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Kal, Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Khairun nikahi Aisaruhu Sebaik-baik pernikahan Adalah Yang paling mudah Paling sederhana Sebaik-baik pernikahan Adalah yang paling Apa? Mudah Subhanallah ya. Mudah Jadi tidak rumit dan tidak terlalu banyak biaya ya. Wa fi di dalam hadis yang lain a'zamu nnisa ibarokatan wanita yang paling paling besar barokahnya paling besar kebaikannya adalah aisaruhunna munatan adalah wanita yang paling-paling ringan, paling mudah biayanya. ya Paling ringan dan paling mudah biayanya. Jadi, Nunggu Nusayu, untuk memberi nafkah dia sejak awal pernikahan sampai di hari-hari pernikahan, awal pernikahan berarti pesta, Pernikahan sampai di hari-hari pernikahan dia itu paling mudah, nggak banyak tuntutan dan cukup dengan apa yang diberikan oleh sang suami, masya Allah. Khairun Nisa Aisyah Rohuna, sebaik-baik wanita adalah yang paling mudah ngurusnya, nggak banyak tuntutannya. Ustadz, saya sebagai orang tua wanita ingin sederhana. Tapi ini mantunya orang kaya. Nah, gimana? Setel. Setakat dengan calon mertuanya. Bahwa pernikahan ini akan sederhana. Anda sebagai tuan rumah. Anda sebagai orang tua dari pihak wanita. Pun berusaha untuk yang sederhana. Walihana yang bagi alal mar'ah. Oleh sebab itu sudah se-yogianya. Bagi <tuh> seorang wanita wa alal ab dan juga bagi seorang bapak bapak dari seorang wanita wa alal um dan ibunya an yakuna nasba ayunihim menjadi pan apa namanya pancangan pandangan mereka fin nikah dalam masalah pernikahan wa fi marasimiz dan dalam gambaran-gambaran pernikahan marasim itu gambaran dari kata mirsam, rasam, itu bentuk. Gambaran pernikahan yang akan mereka lakukan itu adalah at-taisiro. Lat-taisir. Apa taisir? Sederhana dan tidak sulit. Yang sederhana dan tidak sulit. Serba mudah dan tidak menyusah. Ya, orang yang hadir langsung bisa menikmati walimahnya ucapkan selamat memberikan nikmat kepada, memberikan selamat kepada pengantin selanjutnya bisa menikmati uh, hidangannya dan hidangannya sederhana tapi apa merai apa ya sederhana tapi merai meram masyaallah serba pedas <tuk tangan> Jadi begitu nyincap sekali usus warga bu, warga bu. Masya Allah. Saya belum pernah dapatkan pernikahan itu eh, belum pernah ya, ya karena mungkin jarang juga mengadui pernikahan. <tuk tangan> Bahwa di situ ada sayur asam, karo ikan asin, ya, saru karo sambal terasi. Wah itu atau lodeh terong sama kerupuk bandung sama apa lagi ya gereh pedul wah itu atau apa namanya sayur yang apa lombok tempe khas gunung kitul sama apa itu pasangannya nah iwak water ya. coba mungkin yang seperti itu lah itu masya allah tempe sambiang ambiang habisnya berapa ya cuma tempe sama santan sama lombok Ijo, setelah itu sama apa itu kerupuk atau minumannya teh panas, wah masya Allah, mau coba lah sekali kali ibu-ibu kayak gitu, kalau bikin walimah untuk putra putrinya, ya, jadi eh, sederhana gitu ya, sederhana tapi masya Allah, nah, sekarang datang maaf es krimnya di sebelah mana itu yang kita cari. Ya. Jadi pernikahan seakan-akan lazim ada es, es krimnya. Nah tapi bagus untuk menghormati apa? E, tamu itu bukan es krim tapi es puter. Es puter tahu ya, bikinnya itu diputer. Karena saya pernah nyoba bikin sendiri dan bisa. ya Diputer begitu, jadi bentuknya nanti sama seperti es krim. Ya sederhana tapi memuaskan pengunjung. Ya ini gambaran-gambaran e, buat seperti itu. Kalaupun menu macam-macam Tapi tetap yang sederhana Pertahankan kesederhanaan dan manfaat Itu yang penting Sederhana, manfaat, orang puas ya. Demikian Allah ta'ala Gambaran yang ada di dalam benak Para wanita yang akan menikah Bapak yang akan menikahkan Ibu yang akan menikahkan Hendaklah kemudahan wa Dan tawaduk Pernikahan yang tawal tu wal taali bukan yang diri dengan kesombongan, Wata raffu. Oh, wal tarafuk berbangga-bangga tidak, wal rifuk wal ana penuh dengan rifaq uh, kelembutan, penuh dengan ana ketenangan, Wa adamil israf wal badak dan tidak berlebihan dan tidak bermegah-megahan, fahad amrun Perkara yang semacam ini Ibu-ibu Kata syekh Pernikahan yang sederhana Penampilan yang serba sederha, sederhana Tapi tanpa mengurangi esensi Dari walimah itu sendiri tentunya Fah, Yaitu apa? Pesta makan ya. Pesta makan Dulu saya punya temen Ada yang Walimah itu Ngundang ya, Ngundang itu nyarter Nyarter bakul ayam Nyarter jadi tak pesen, pokoknya mie ayam 200 apa? Mangkok atau 300 mangkok. Sudah, yang datang mie ayam. Datang mie ayam, Masya Allah. Nah, mungkin suatu saat nyarter bakul cilok. <tuh> lulus <tuh lulusan> <tuh lulusan> Masya Allah. Jadi ada mungkin mie ayam, ada bakso, ada cilok, atau bakul sape. Silakan nanti yang yang undangan makan, seperti itu. Ya Datang, makan, datang, makan. Masya Allah. Ya. Fa, kata beliau, فَهَذَا أَمْرٌ لَهُ تَأْفِيرُهُ Perkara yang seperti ini ada pengaruhnya في الحيات الزوجية Di dalam kehidupan suami istri kulliha Sepanjang kehidupannya Salban wa ijaban Baik dampak yang positif atau dampak negatif Salban itu dampak negatif bu Wa'ijaban Atau dampak Positifnya ya, Coba bayangkan kalau teringat Teringat pernikahan yang sederhana Akan rasanya bersyukur Tapi kalau sudah pernikahannya mewah Kehidupannya apa? Nyenepi Nyenepi itu apa? Serba susah Enggak seperti pernikahan kita dulu ya Kenapa pernikahan? Dulu menunya daging Daging. daging apa mas? Daging kawal Daging gori Masya Allah. Jadi kenangan-kenangan Masa pernikahan Itu akan menimbulkan efek yang besar Dalam kehidupan pernikahan Mengajarkan kepada calon mantin berdua Bagaimana hidup sederhana Tapi di tengah kesederhanaan Tetap ada semangat untuk memberi apa? Makan pada Pada orang jadi demikian, tidak tidak harus bawasanya untuk memberi makan orang itu harus mewah Begitulah maksudnya. Itu diantara efek yang yang ada, ya akan berefek pada kehidupan pernikahan selanjutnya. Faida kanauna ka yusrun wataysiyun wabudun anil israf apabila pada pernikahan itu ada yusrun kemudahan wataysiyun dan pemudahan. Ini menye menyederhanakan uh, acara. Wabudun anil israf dan menjauhkan diri dari berlebihan karena dalika maka itu semua akan menjadi min dawai pulil barokah menjadi faktor penarik barokah faktor yang menyebabkan turunnya barokah. Watawalil khairat dan ber Uh, terus menerusnya kebaikan berkesinambungannya kebaikan-kebaikan yang ada di rumah tangga tersebut. Wa idah budiabil israf sebaliknya kalau dimulai dengan sikap yang berlebih, watawvir <tuh> dan melampaui apa? Batas, ya tidak sesuai dengan kebutuhan. Wal <tuh> maasi dan di diiringi dengan maksiat. Wa anwa'il atham Dan berbagai macam dosa Fahadha min a'wami asbabi Intiza'il barakah Ini semua adalah sebab terbesar Hilangnya keberkahan Ya, Jadi israf, berlebihan Dosa-dosa yang dilakukan di dalam pernikahan itu adalah sebab terbesar hilangnya barokah minimal jadi sulit untuk bersyukur dengan yang sedikit ya jadi sulit untuk bersyukur dengan yang sedikit apalagi nuansa no bu sebagian keluarga mengadakan pesta pernikahan itu seperti sebuah ajang menjadikannya sebagai sebuah ajang untuk apa bis bisnis orang barat bilang ya take and give apa eh apa benernya take and take and give kita memberi harus ada imbal baliknya dan nanti setelah itu hitungan apa hitungan untung rugi ya Modal 20 juta harus kembali 20 juta syukur lebih. Ini yang jadi masalah. Ya, 20 juta tak anu ya, tak minta ya kemarin modalnya. Ini lebihnya 200.000-nya PN keberikan pada mantannya. Kalau kita sebagai seorang muslim jangan hitungan begitu. Kita ini mengadakan acara walimah adalah untuk give and give and give. Hapuhu, ya. <tik> sedekah, sedekah, sedekah Tidak ada istilahnya tek Kalaupun dapat, Alhamdulillah Kalaupun lebih dari sesuatu yang apa? Dikeluarkan itu adalah dari Allah semata. Tapi niatnya kita beri, kita beri, kita beri Sudah It'am Memberi apa? Makan dan memberi makan orang, memasukkan apa kebahagiaan kepada hati orang itu adalah kebahagiaan, adalah kebaikan tersendiri. Maka di dalam acara pernikahan sebagian orang itu menjadikan sebagai ajang bisnis. Ya nak untuk bilamin, mindali. Itungannya adalah untung rugi. Ini salah. Yang benar bagaimana? Anggap walimah itu adalah keuntungan, tapi tetap pertahankan kesederhanaan. Ah. Jadi bisa memberikan, mendapatkan keuntungan akhirat dengan modal yang sederhana. Memberi makan. Itu. Menunya sederhana, tapi apa? E, membuat orang itu terkenang. Wah uh, enak ya menu-menu. Hurung tahu aku. Walimah model seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi demikian. Fa'ala kulih hal. Silahkanlah monggo yang akan memiliki hajat entah untuk dirinya atau untuk orang-orang lain tetap yang seperti ini harus kita pertahankan kesederhanaan, karena akan memiliki dampak yang sangat bagus dan merupakan sebab turunnya apa tadi barokah sementara berlebihan, kemudian dimasukkannya unsur-unsur maksiat ke dalam sebuah pernikahan itu akan menyebabkan tercabutnya barokah dalam kehidupan perni pernikahan. Ustaz, saya sudah terlanjur, Ustaz. Saya dari keluarga dengan juga saya dapat dapat jodoh seorang miliarder. Sehingga pernikahan saya saat itu memang gaunnya adalah 18 juta. Sudah yang sudah berlalu biarlah berlan. Yang ada adalah banyak-banyak is. Nanti untuk keluarga kita berikutnya setel Lihat manusia yang terbaik siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia walima dengan getuk kurma. Heis kurma disebar. Nah yang dibikin getuk digiling pakai minyak. samin Subhanallah Kesederhanaan pernikahan beliau Demikian juga e, Ketika beliau menyarankan kepada sahabatnya Buatlah walima Walaupun dengan menyembelih seekor Seekor kambing Seekor kambing Mungkin saat itu cukup untuk dimakan 10 orang Seekor kambing Itu cukup untuk dimakan berapa? 10 orang Kalau kita berapa? Wah wow sepuluh seekor kambing rongatus se-rt penuh Masya Allah apalagi pengumuman kepada warga bahwa sore ini wah itu, itu dua ekor kambing itu berapa kakak itu masuk seratus kakak tumplak lah. Masya Allah Barokah itu kalau di Arab itu biasanya satu ekor kambing paling tidak untuk berapa? sepuluh orang kita mungkin ayam satu untuk sepuluh orang Pupune loro, pupu, ya kan? pupu gending loro Dodo di paru menjadi papat, ya. Masya Allah Leher sendiri sama kepala Terus yang seneng brutu satu, udah berapa itu? Masya Allah, berarti dua tambah empat tambah brutu, tambah bagian kepala, Masya Allah itu Sekitar 8 orang mungkin jadi, itu ayam satu kecil diadele-adele dimutilasi Masya Allah Itu barokah ya, barokah Masya Allah Nih, satu ekor kambing itu bukan sesuatu yang mewah. Padahal siapa yang dianjurkan untuk membuat walimah itu? Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Orang yang kaya. Nikahnya saja maharnya emas sa'biji kurma. Masya Allah. Kita punya emas sebiji bayam aja udah Masya Allah. Ya kan? Ini sa'biji kurma. Masya Allah dan emas saat itu ya jarang emas yang imitasi emas itu ya emas emas yang bagus ya subhanallah wa'ala kulihal yang jelas silahkan kita berusaha untuk memperbaiki diri dari sisi-sisi yang semacam semacam ini karena ternyata ini kata Syekh Abdul Razak memiliki efek di dalam kehidupan pernikahan di masa-masa yang akan datang, yaitu dengan turunnya apa? barokah Ya, dengan turunnya barokah, wallahu taala alambi as sawal. Kemudian uh, kita masuk lagi kepada sifat yang kedua atau pembahasan yang kedua di halaman berapa? 19 belas. Insyaallah akan kita bahas secara lebih jauh pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, insyaallah. Dikatakan di sini semua kemudian min sifatiz zaujati salihah di sifat-sifat seorang istri yang apa? salihah al hadaru minasyaitonir rajim al hadar apa itu al hadar waspada waspada dari makhluk yang bernama siapa? syaitan arrajim yang terkutuk ya Kenapa kita harus waspada? Kata beliau, wassyaitanu, syaitan itu, muhimmatuhu, kepentingan dia, fi hadihil hayati, dalam kehidupan ini, gak punya kepentingan lain dia, kepentingan dia, dalam kehidupan ini, adalah al-ifsadu, merusak, merusak, merusak, Hati-hati, ibu. Ya. Syaitan itu kepentingannya apa? Merusak. Jadi seorang wanita yang saliha, itu harus waspada dari musuh yang tidak tampak ini. La'udhu billah min? Nah, Ya'udhu ya billah minasyaitan ar-rajim. Apa itu? Merusak apa? Ifsaduddin, merusak agama. Wa ifsadul khuluki, merusak akhlak. Wa ifsadul mu'amalati Merusak pergaulan Pergaulan dengan tetangga Pergaulan dengan temannya Pergaulan dengan relasi dagangnya Wa ifsadul israh Merusak pergaulan suami istri Subhanallah Wa ifsadul ukhwah Merusak ukhwah Wa ifsadukun lima huwa khairun merusak segala perkara yang di dalamnya ada kebaikan asal ape dirusak itu hati-hati bu hati-hati wafikul -hati. yaumin <tuh> setiap hari ya buatan yang namanya setan mengirim utusan-utusan. Jadi terprogram bu, tiap hari wayur silujun dan mengirim pasukan-pasukan. Untuk apa? Lilkiam, Bihadihilmaham untuk melaksanakan kepentingan-kepentingan ini. Jadi ngirim pasukan. Tugasnya tiap hari untuk apa? Merusak. Berangkat pengajian, niatnya ikhlas. Eh, begitu sampai dekat pengajian, niatnya sudah apa? Goyang. Rusak ikhlas. Itu kerjaan siapa? Setan. Tadinya pengajian, masya Allah, bareng-bareng, hanya gara-gara lihat sandalnya diinjak sama fulana. Uh, sandalku dari kulit buaya, tidak tidak, akhirnya sakit hati. Ini eh, gara-gara hanya sekedar apa? Ninjat temennya, <tuh> melihat temennya Nginjak sandal dia. Atau mungkin gara-gara lihat anaknya rame, kemudian diaruh-aruhi sama temannya. Rame tau kok? Rame. Kemudian diaruh-aruhi sama temannya. Diaruh-aruhi itu di apa? Oh. Ditegur sama temannya. Oh. Anakku ditegur-tegur segala. Awas ya. Jadi timbul itu setan lu. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Datang ke pengajian ikhlas. Begitu ketemu yang oh ini, saya mau merumpi lanjutan ah. Nah. Kemarin merumpinya belum apa? Belum selesai. Begitu lihat yang ah itu kemarin ngerumpinya belum selesai, tak lanjutin ah. Niatnya berubah dari ngaci menjadi niat merumpi. Siapa ini yang buat seperti ini? Setan, Hati Bu. Hati-hati. Ya. Lihat suaminya tidurnya ngorok dengar ya kalau suami itu ngorok didengar ya bukan bukan lihat ya ya dengar suaminya tidurnya ngorok langsung banding-bandingkan dengan suami orang suami fulana enggak pernah saya dengar ngorok iya main sekilo rumahnya jauh di sana gimana mau dengar ya atau mungkin bertanya suamimu kalau tidur ngorok enggak enggak eh, ya Om um. suamiku kok ngorok ya waduh subhanallah akhirnya ngerasani suami, pengin punya suami yang tidak ngoroan. Hanya gar ini setan. Setan. Maka hati-hati, Bu. Luar biasa ini apa namanya masalah godaan setan ini. Makanya kita ini betul-betul di berada kita harus berlindung dari apa? Setan. Keluar rumah kita harus berlindung dari setan. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu la haula wala Kuatlah <tuhillah>, bila itu dalam rangka untuk melindungi diri kita dari syaitan. Masuk ke dalam rumah juga berlindung dari syaitan. Bismillahirohmanirohim. Warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah gitu masuk rumah langsung ke belat. Masuk ke dalam wise. Allahumma ini audubika minal kubusiwal khabait. Berlindung dari syaitan. Jangan lupa ketika melap baju di dalam kamar misalnya bis. Mila Dalam rangka apa? Supaya barokah dan terhindar dari pandangan syaitan. Ketika seorang suami akan menggauli istrinya, maka suami juga harus berlindung dari syaitan. Ketika akan makan, juga demikian. Imam subhanallah. Kita ini harus waspada dari musuh yang tidak kelihatan ini. Terutama adalah wanita-wanita yang salihah. Ya, wanita-wanita yang salihah, harus sadar sesadar-sadarnya setan adalah makhluk yang harus dia jadikan musuh. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang halaman 20 pada perkataan beliau wa taammal mai hadal hadis dan mari kita renungkan bersama hadis yang ada di dalam sahih Muslim tentang bagaimana setan atau iblis itu Mengirim utusan-utusannya Dan mengevaluasi hasil kerja mereka Jadi ada kirim utusan dan ada apa? Evaluasi Ini teliti sekali nih Iblis Dalam melaksanakan tugas dia Apa tugas dia? Merusak, merusak, merusak dan merusak Setiap yang ada kebaikan akan di dirusa wallahu ta'ala a'lamu bisawab wa sallallahu ala rabbil alamin subhanak allahumma wa ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi